Media Muslim Yogyakarta, polemikan akidah melebarkan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan Muslim di manapun Anda berada rahimani wa rahimatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara kita yaitu fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan membahas sebuah buku kecil yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahren MSc SPPK Subhanahu Ta wa taala Ra wa raa. Alhamdulillah uh, kita menyelesaikan puasa di hari yang ke-18 memasuki malam ke-19 dan kita sebentar lagi insyaallah akan sampai di penghujung bulan Ramadan ya kita akan sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang merupakan puncak dari bulan Ramadan dan kita harusnya semakin menggiatkan ibadah yang kita lakukan ya berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan salam beserta salam kita tak lupa sampaikan kepada nabi kita ee Tollan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak dan sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Para pendengar dan muslim di mana pun anda berada? Rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk, ya, melanjutkan, masih melanjutkan pembahasan terkait puasa dan Ramadan dan hukumnya yang berkenaan dengan wanita dan e, permasalahan kewanitaan. Ya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai tentang masalah pembayaran penggantian puasa bagi kaum muslimah apakah dengan kothok apakah dengan fee dan sekarang kita memasuki di pembahasannya yang terkait dengan wanita dan kewanitaan ya yaitu memakai celak lipstick dan make up ya memakai celak lipstick lipstick dan make up ketika puasa dan tentu saja lipstick dan make up ini yang termasuk barang kontemporer ya Bagaimana jika ketika berpuasa, ya, terutama yang itu digunakan dengan mulut dan bibir, ya, dekat dengan situ, apakah batal puasanya atau tidak? Ya? Dan juga celak, gimana? Ya, tentu, sebagaimana yang di awal-awal pernah kita sampaikan terkait dengan celak, terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Meskipun kita telah jelaskan bahwa memang pendapat yang terkuat adalah tidak membatalkan puasa. Di sini beliau mengutip ya, Syekh eh, Abdul Aziz bin Bas yang dikutip oleh Dr. Rehan Pertanyaannya Apa hukum menggunakan celak dan sebagian alat-alat kencantikan bagi wanita di siang hari bulan roh Mampun apakah batal puasanya atau tidak Jawabnya celak tidak termasuk yang membatalkan puasa secara mutlak pada wanita maupun laki-laki menurut pendapat yang terkuat dari para pendapat ulama Di mana ada dua pendapat yang mengatakan batal dan tidak batal akan tetapi menggunakannya pada malam hari itu lebih baik bagi orang yang berpuasa. Demikian juga alat kecantikan berupa sabun, minyak-minyak yang bersentuhan dengan kulit ya, termasuk henna ya, pewarna kuku ya. Mungkin kita bilangnya mungkin ya inailah atau mungkin dinculah atau apalah gitu. Atau make up yang lain-lain ya. Semua ini ya sebenarnya tidak mengapa digunakan oleh orang yang berpuasa, tapi sebaiknya Uh, tidak digunakan ya uh, apa namanya? Uh, make up yang membahayakan wajah ya dan disarankan sebaiknya malam hari saja. Dan mungkin juga ya Sheikh Muhammad bin ya, Shalih Al-Utsaimin penelitiannya mengenai ku uh, seorang berpuasa yang berpuasa menggunakan lip balm ya, lip balm, ya, pelembap bibir untuk mencegah kekeringan pada bibir ya. Dengan itu tidak mengapa. Tidak masalah seorang menggunakan apa saja yang bisa melembapkan bibir dan hidung ya yang dibasahi dengan air pun ya, dengan potongan kair atau semisal tapi tidaknya dijaga agar tidak sampai tertelan ke perutnya, jika sampai tertelan tanpa sengaja maka tidak mengapa sebagaimana jika ia berkumur-kumur kemudian air masuk sampai ke perut tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa sehingga kesimpulannya, lipstik, make up celak dan kosmetik lainnya ya, tidak membatalkan puasa tentunya dan pembahasan berikutnya ya. Terkait wanita yang haidnya. Bagaimana menggunakan obat pencegah haid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah ini atau bahkan sebelumnya supaya bagi yang siklusnya nanti mendekati 10 hari terakhir dia minum obat supaya haidnya tertunda. Terutama ya untuk mencari kutaman Lailatul Qadar dan sebentar lagi kita insya Allah akan sampai ke sana. Biadilah kita ada sehingga banyak sebagian wanita yang mungkin pengen maksimal beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan pengen ikut tarawih pengen bisa ikut ibadah-ibadah ya, yang lainnya ke masjid dan seterusnya sehingga ketika datang tamu bulanannya menjadi sedikit kecewa ya dengan e, apa namanya e, apa tamu bulanannya ini dan wajar-wajar saja ya tidak kita katakan itu oh, oh ini berarti apa oh tidak menerima takdir allah swt ta sebagai seorang wanita itu ini ya, tidak masalah ini suatu hal yang wajar wajar saja ya uh, bersepedinya ketika datang tamblanannya ya di ya dan ini pun juga pernah dialami oleh uh, aisyah radhiallahu taala anha bahkan beliau terjadi ketika beliau sedang haji bersama rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Aisyah juga menangis, bersedih. Ya. Bukan bersedih atau menangis itu bukan berarti dia menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tetapkan untuk perempuan bukan. Tapi gimana pengen maksimal beribadah tetapi tiada Allah menolak Allah mengapa um, menetapkan halusain ya. untuk wanita? Ya, Nabi meresponnya itu adalah yang telah apa takdir yang telah Allah tetapkan pada anak keturunan Adam. Perempuan, anak-anak perempuan, keturunan Adam, ya. Sehingga, ya, ekonikutin, ya kita tidak mengkiri ini. Ya, jangan disalahkan jangan dikatakan seperti itu, ya. Dan justru bergembirlalah mungkin ya, diri yang memiliki keluarga seperti, berarti dia semangat untuk ibadahnya cukup baik sehingga, ya mungkin, ya wajarlah kecewa sedikit ketika tamubulan jeda, kerana saya tidak maksimal. Kemudian. Eh, apa namanya ya sebagaimana yang kita ketahui orang yang haid tidak puasa dan tidak shol padahal ibadah yang terakhir apa yang paling dianjurkan di seluruh hari terakhir ramadan adalah shol sholatul kama ramadana iman dan wahdi sabanu fi rolahu matakan damain zambi barulah siapa yang mendirikan bulan ramadan dengan sholat ya, karena iman dan mengharap pahala di sisi allah subhanahu wa taala maka allah akan mampu dosanya yang telah berlalu sehingga dengan kemajuan ilmu kedokteran sekarang, haid itu bisa dicegah dengan obat, ya. Dengan o, obat. Ada pil pencegah haid, ya. Sehingga nanti bisa fokus 10 malam terakhir bulan termabal untuk mencari layton koder. Dan juga haid, obat haid tersebut digunakan oleh mereka yang haji. Ya, haji kan rangkaiannya panjang, sehingga nanti supaya nggak pas hari hari puncaknya haji itu nggak haid, minum obat pencegah haid, ya. Nah, ini bagaimana kasusnya? Boleh atau tidak ya? Para ulama itu menjelaskan boleh-boleh saja ya menggunakan pil untuk haid, akan tapi e, hukum boleh ini bukan berarti harus dilakukan ya. Bahkan yang dianjurkan oleh para ulama itu justru malah sebaiknya tidak usah menggunakan pil untuk haid ya bagi wanita, karena memang sudah kodratnya, sudah takdirnya, sudah tabiatnya yang menetapkan wanita mengalami haid ya. Di sini ada beberapa fatwa yang di, di Kutip ya ada satu fatwa di sana ada orang yang bertanya kepada seorang yang uh, syekh di, dikutip dari Islamko.info ya uh, yang siapa uh, fatwa ini diasuh oleh uh, syekh Muhammad bin Saleh Al Munajjidnya ini fatwa ini uh, pertanyaan ini pernah ditujukan kepada syekh Muhammad bin Saleh Al Thaymin. Apabila seorang wanita diprediksi ya, akan datang haidnya pada 10 hari terakhir Ramadan, apakah boleh baginya menggunakan obat pencegah haid agar ia bisa melakukan ibadah pada hari-hari mulai tersebut? Jawabannya, pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya. Dan beliau menjawab, saya tidak menyarankan bagi wanita menggunakan obat semacam ini untuk membantunya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena darah haid yang keluar merupakan sesuatu yang Allah tetapkan untuk para wanita keturunan Adam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui Aisyah di kemahnya ketika haji wada. Ketika itu Aisyah telah melakukan Ihram untuk umroh. Namun tiba-tiba datang haid sebelum sampai ke kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui Aisyah, sementara dia sedang menangis. Ya, sang suami yang baik ini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa yang menyebabkan kamu nangis, kan ya, gitu? Aisyah kemudian menjawab. Ternyata ia sedang haid ya. Kemudian Nabi Nasihatkan Ya bagaimana lagi ya? Ini adalah keadaan yang telah Allah ketatkan Pada anak wanita Keturunan Adam Karena itu ketika masuk 10 hari terakhir Di bulan Ramadan hendaknya dia menerima kodrat yang telah Allah ketatkan Pada dirinya dan tidak mengkonsumsi Obat mencegah haid ya, Ada informasi terpercaya dari dokter Bahawa obat semacam ini berbahaya Bagi rahim dan peredaran darah apalagi digunakan terus-menerus tanpa bimbingan dokter bahkan bisa menjadi sebab janinnya cacat. ketika di rahim ada janinnya sehingga kami sarankan agar ditinggalkan ketika terjadi haid ya dia tinggalkan salat dan puasa ya keadaan semacam ini bukan karena kehendaknya tapi takdir Allah Subhanahu wa taala Allah yang menetapkan Allah yang memberikan haid ter tersebut dan Allah tetapkan pada anak wanita keturunan Nabi Adam dan e, kita lihat di sini ya Sheikh mengatakan tidak menyarankan. Itu berarti memang boleh, tapi tidak disarankan. Karena yang terbaik adalah menerima kodratnya. Ya Allah tetapkan haid di 10 hari transformasinya sudah. Ya. Secara kedokteran pun memang ya bagi orang tertentu, yang tidak semua ya. E, ya beliau memang mengatakan tadi Syaikhul Shamil bilang e, berdasarkan informasi terpercaya dari dokter ya ada bahayanya, ada efek sampingnya ya Ya memang e, apa namanya obat-obat e, yang bermain dengan hormon itu mesti ada efek sampingnya e, kebanyakan ya cuma tidak semua orang ya secara kedokteran tidak semua orang seperti itu ya Ya, e, ada yang bisa memberikan efek samping, ya. ada sedikit perdarahan terus nanti jadi tidak teratur pola haidnya, tapi tidak semua wanita tergantung wanitanya itu ya. sehingga Setelah misalnya uh, apa para wanita muslimah sekalian ya para pendengar yang muslim di mana pun Anda berada ketika memang wanitanya haid ya terus di 10 hari terakhir Ramadan apakah terus nanti tidak bisa dapat pahala lihat ya, cobaannya bisa jawabannya B, bisa sebagaimana kasusnya ini ada solusi semua dalam agama Islam sebagaimana kasusnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala ha, Nabi langsung kasih solusi untuk uh, apa namanya kasusnya ya. Eh cuma Nabi tidak menyarankan untuk e, tawaf di, di Masjidil Haram ya. Tetap lanjutkan rangkaian hajinya namun tidak tawaf di e, Masjidil Haram. Kemudian yang bisa dilakukan apa? Ya, pada e, apa? Pada ini, pada dalam hal ini, ya, dalam kasus haid di 10 hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya ada sedikit yang bisa membuat para wanita itu gembira, ya. Uh, bahwa sebenarnya mereka tetap mendapatkan pahala uh, sebagaimana hari-hari uh, biasa mereka tidak haid ya sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. Abdu awsafara, lahum jika orang yang sakit ya, seorang hamba yang sakit atau dia bersafar maka ia dicatat mendapatkan pahala amal soleh seperti ketika ia dalam keadaan tidak syafar atau mukim atau ketika dia sehat, ya jadi ibadah rutin yang telah dilakukan terus tidak bisa dilakukan, karena mungkin harus syafar karena ternyata sakit dan seterusnya maka Allah akan ganjarkan pahala yang tetap mengalir pada uh, orang tersebut dan karena wanita haid itu dikiaskan, ya, seperti orang yang sakit, ya, sakit ringan maka nah mereka mendapatkan pahala sebagaimana ketika mereka dalam keadaan sehat, insyaAllah ta'ala Nah, jika memilih pendapat bahwa ulam, uh, apa mendapat apa ulama bahwa uh, haid adalah satu ringan, maka para tetap mengali sebagaimana haid meskipun tidak mengamalkannya. Ya, tentu nanti bagaimana ada syaratnya. Ya, ini hadis ini menjadi motivasi buat kita semuanya, baik laki-laki ataupun yang perempuan, marilah kita mengerjakan amal rutin meskipun hanya sedikit ya. Alhamdulillah 'amal ila Allah adu muha wa in Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling langgeng, yang paling bisa konsisten, ya, paling bisa konsisten meskipun hanya sedikit. Ya. Karena dia akan tetap rutin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala daripada sekali banyak lalu kemudian tidak ber, beribadah lagi. Nah, tentu supaya mendapatkan uh, ganjaran pahala yang mengalir. Ya, kalau kita memilih pendapat ulama yang menyatakan bahwa haid itu setan atau bisa di Kiaskan dengan sakit yang ringan, maka ada syarat yang pertama kita berniat ingin melaksanakannya dan bertekan. Ya, seandainya tidak sakit akan melaksanakan rutinitas tersebut. Ya, al-Hafidz Nuh Ajar al-Kholani rahimahullah <tellata> beliau menjelaskan bahwasanya ini berlaku bagi orang yang terbiasa melakukan ketaatan dan kemudian ia tersegah. oleh sakit atau syafat dan niatnya. jika tidak ada penghalang, dia akan melakukan rutinitas tersebut. Ya, sehingga. Dengan ini yang kita tekatkan di e, ketika saat haid, ya itu insyaallah bisa membuat pahala semua. Ya, seandainya bukan haid, siapa pasti akan sholat tarawih. Ya, kita buktikan dengan sebelum haid, ya sholat tarawih yang yang rajin, tidak bawa bolong. Yang kedua ibadah tersebut rutin ia ya, lakukan ketika sehat, ya, ya jelas di sini e, Sheikh Saleh Usaimi juga menjelaskan maksudnya jika Manusia terbiasa melakukan amal soleh kemudian ia sakit dan tidak mampu melaksanakannya, maka ditulis baginya pahala yang sempurna. Ya Alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. semua nikmat yang Allah berikan untuk keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jika engkau biasa solat berjamaah kemudian engkau tidak mampu solat berjamaah, maka tetap ditulis bagi engkau pahala 27 derajat. Jadi, sehingga selain solat dan puasa, ya, masih banyak ibadah yang lainnya. Ya, yang bisa dilakukan oleh seorang wanita haid di 10 hari terakhir di diulang pemahamannya membaca Al-Qur'an tentu dengan tidak menyentuh mushaf ya caranya yang pakai mushaf itu yang misalnya Al-Qur'annya full isinya Al-Qur'an ini ya kalau misalnya isinya itu Al-Qur'annya ada terjemahannya ya atau yang ada di aplikasi pakai handphone atau smartphone nah itu itu bisa digunakan karena bukan mush mushaf yang kedua berzikir dengan zikir apapun, zikir pagi, zikir petang ya, Zikir e, Membaca doa apa, Zikir-zikir yang lain misalnya Subhanallah walhamdulillah Walailahilallah, Allahu Akbar Subhanallahul bihamdi, subhanallahul azim Dan seterusnya Yang ketiga istighfar, memperbanyak istighfar Bisa berdoa Karena berdoa juga termasuk ibadah Soal-soal bersabda doa buat ibadah Doa itu adalah ibadah Sehingga kesimpulannya boleh sebenarnya menggunakan obat pencegah pil apa obat pencegah haid ya namun ya sekedar boleh bukan dianjurkan yang disarankan adalah bahkan dipilih oleh para ulama sebaiknya tidak usah menggunakan pil haid tersebut. Hukum fitnah asalnya Allah ya kum ya kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai ya apa hukum terkait puasa dalam Ramadan yang berkenaan dengan wanita dan kewanitaan. Di berikutnya pembahasan yang selanjutnya adalah hukum yang terkait dengan merokok dan puasa. Dan harus kita nyatakan, ya, mengatakannya dengan pahit. Ya. Buat orang-orang yang mohon maaf masih ada ke hobi merokok, maka kita katakan merokok membatalkan puasa dan merokok adalah haram. Ya. Merokok adalah ha? haram. Ya. Di sini dijelaskan. Ada pendapat yang menyatakan ya bahwa merokok itu sekadar makruh, makruh saja dan tidak batalkan puasa ya. Sebagian orang yang katanya mohon maaf ya dikatakan ustaz, kiai, at ulama ya, sehingga selama Ramadan enak eh, saja dia merokok. Ya. Karena faktuanya makruh, tidak batal puasanya ya. Kan makruh sekadar makruh saja. Ya. Padahal makruh itu artinya dibenci ya. Lalu mengapa mengapa melakukan hal-hal yang dibenci terus-menerus di bulan Ramadan ya. Semoga Allah memberikan hidayah dan kebaikan kepada semua orang kita semuanya, ya. Ia yang benar adalah rokok itu haram dan membatalkan puasa. Telah diterbiti bahawa rokok mengandung berbagai macam bahan berbahaya dan zat-zat ini sampai masuk ke lambung, ya. Dan merokok pun kalau ditinjau dari bahasa Arab istilahnya adalah surbun duhkon, ya. Surup itu minum, duhkon itu asam. Jadi minum asam. Minum itu apa? Ia namanya minum itu sampai ke ke lambung, ya. Nah, karena memang ada zat-zat padat yang masuk ke lambung ketika merokok. Meskipun ya katanya menghirup ke paru-paru, kan, bukan ke lambung. Tapi ada beberapa zat padat yang itu sampai ke lambung. Ya. Sehingga di sini ada fatwa dan keterangan ulama mengenai hal ini. Di antara Syawasimin rahimahullah, dia ya, berkata terhadap mereka yang mengatakan rokok itu tidak membatalkan puasa. Kata beliau, ya, menurutku ini adalah perkataan yang tidak ada asalnya sama sekali. Ya bahkan sebenarnya rokok termasuk syurbun minum ya orang Arab mengungkapkan isap rokok itu ya, ya syaribat duhan ya minum rokok minum asapnya kemudian asap rokok ya tanpa didadukkan lagi itu masuk hingga sampai ke lambung atau perut dan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut dan dalam tubuh termasuk pembatal puasa baik yang masuk adalah sesuatu yang bermanfaat atau yang, atau yang mendatangkan bahaya sekalipun termasuk racun misalnya ada yang seseorang menanam biji tasbih atau besi dengan sengaja, ya maka batal puasanya. Oleh karena itu tidak disyaratkan sebagai pembatal puasa adalah makan dan minum sesuatu yang bermanfaat. Namun segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dianggap sebagai makan dan minuman. Ya, bahkan mereka meyakini ya, bahwa muhissab rokok itu disebut dalam bahasa Arab itu syariba minum. Namun mereka tidak menyatakan bahwa rokok pembatal puasa ya. Jika ada orang yang punya pendapat semacam ini, maka dia termasuk orang yang sombong. Kemudian, ya e, berkenaan dengan bulan Ramadan, ini adalah waktu yang tepat bagi orang untuk mendikitikan, yang kuat untuk meninggalkan rokok. Yang rokok itu tersebut merusakkan dan bisa mendatangkan bahaya bagi dirinya. Waktu itu adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan roh, rokok. Karena sepanjang siang, ya seseorang harus menahan diri dari hal tersebut. Sedangkan di malam hari, dia bisa menghibur diri dengan hal-hal yang buba seperti makan, minum, jalan ke masjid atau berkunjung ke majelis orang saleh ya, untuk meninggalkan kebiasaan merokoknya. Seseorang juga hendaknya menjauhkan diri dari para pecandu merokok. Ya, Teman-temannya, pergaulannya sesama perokoknya yang bisa mempengaruhi dia untuk merokok lagi. Ya, karena Nabi bersabda almaruwaladini kulli ini. Kalau teman dekatnya perokok, ya maka dia akan terseret menjadi seorang perokok. Ya. Nah, seorang pecandu rokok yang telah sebulan penuh meninggalkan rokok karena momen puasa yang telah ia lalui, maka ini bisa menjadi penolong terbesar bagi dirinya untuk meninggalkan kebiasaan rokok selama-lamanya. Sehingga dia bisa meninggalkan rokok tersebut di sisa umurnya. ya Sehingga bulan-bulan itu harusnya jadi momen kesempatan yang baik untuk e, jangan sampai terlewatkan oleh para pecandu rokok supaya bisa stop rokok. ya Kemudian juga, ya, patua dari Syabat Al-Islamiyah yang dibimbingan di bawah bimbingan Syabat Abdullah Al-Faqih menyatakan bahawa rokok dalam berbagai jenisnya mengandung tar dan nikotin dan tar dan nikotin ini merupakan materi fisik yang nampak pada filter rokok ya, dan paru-parunya nah e, kita lihat kan kalau filter rokok itu kalau dia putih, kalau dihisap-hisap nanti lama-lama menguning dia nah itu berarti dari sana ada zat padat yang dia E, apa, kasat kadang kasat mata, namun ternyata setelah disisip nampak berarti ada pada filternya itu ya, di sana tersisa kandungan zat pada tersumbun. Nah rokok juga melewati mulut dan kerongkongan sampai ke lambung. mengisap rokok membatalkan puasa karena ia memasukkannya dengan pilihannya sendiri sengaja ke perutnya. Sehingga para dokter berkata bahwa asap rokok itu tidak melewati mulut dan kerongkongan, maka sebagian zat rokok akan menetap di mulut ya sebagian di kerongkongan. Eh, maaf para dokter berkata bahwa jika rokok itu melewati mulut dan kerongkongan, maka sebagian z itu akan z rokok itu menetap di mulut dan sebagiannya di kerongkongan, sebagian di mukosa paru-paru, sebagiannya lambung. Dalam kitab Ad Dur Al Mukhtar disebutkan jika ia sengaja memasukkan asap atau uap ke kerongkongan maka puasanya batal. Asap atau uap apapun jenisnya karena hal tersebut bisa dicegah. Ibnu Abidin Muhammad Ari tidak perlu salah paham dari keterangan di atas bahwa mencium bunga mawar dan airnya atau mencium mist itu membatalkan puasa. Karena jelas perbedaan antara wew parfum bau mist dan sebagainya dengan zat pada rokok yang masuk ke kerongkongan dengan keinginannya sendiri ya. Mereka ya di Asy-Syabaka Al-Islamiyah juga mengatakan adapun jika engkau melakukan rokok ya merokok pada siang hari di bulan Ramadan maka puasa engkau akan rusak. Kau telah melakukan perbuatan kerisik, wajib taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib untuk puasanya setelah Ramadan sebanyak hari yang tinggalkan ketika berpuasa dan merokok. Wajib jadikan puasa sebagai kesempatan untuk berhenti merokok. Ya ini sekadar gambaran ya pembahasan ringkas di awal mengenai bahasannya rokok itu membatalkan puasa dan rokok itu haram sekali lagi rokok itu haram. Logikanya khomar itu haram. Khomar haram. Ia ya, dikatakan khomar itu sekitar ada uh, berapa ribu zat aktif yang zat racun dan itu haram. Padahal Allah katakan, yas alunakan uh, alhamri walma isirkul fihi ma'ithmu kamil wa manafi'ul dinas wa'ithmu humaak barumin nafahihimah. Ada manfaat di rokok, namun mudornya lebih besar. Eh, maaf, ada manfaat di komer, tapi mudornya lebih besar. Ya, sehingga di sana dosa dan diharamkan. Dan rokok, ya. Zat racunnya itu jauh lebih banyak daripada Khomer sehingga masa khomer haram, rokok tidak haram, ya? ya, ya. Kita tidak mau berdebat dengan mereka yang mengatakan oh makruh, mubah, dan seterusnya, tidak, ya. Kami meneliti rokok banyak menyebabkan masalah pada kesehatan dan cukup sudah, ya, tidak usah kita berpanjang lebar, ya. bagi orang-orang yang eh uh, kita mencoba menasihati untuk tidak merokok ya. Yang katakan rokok itu haram itu ya sudah sudah selesai sudah. Jangan dibantah lagi. Karena kadang-kadang uh, orang yang sudah ngotot itu bebal, susah di uh, apa namanya? susah dikasih kasih apa namanya? Hmm, dikasih nasihat. Ikhwani fill din insyaallah para persahabat pendengar gua muslim di mana pun Anda berada. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas apa bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa rokok itu tidak melatarkan puasa. Ya, bantahannya seperti apa? Ya dan juga fenomena sahur dan buka pakai rokok. Ya, hal -hal ini selalu wajib pakai rokok. Terus eh, bagaimana kok bisa rokok melatarkan puasa sementara inhaler atau nebulizer obat yang untuk orang-orang sakit asma misalnya itu tidak melatarkan puasa? bagaimana momen romentor itu bisa kita jadikan sebagai untuk berhenti merokok bagi para perokok ya insyaallah kita akan membahas pembahasan mengenai tersebut di kesempatan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh